Cantik banget nih, Rin. Iya nih, Ku. Makasih Udah, okay. ya, Rifna. Udah aku lanjut aja dulu ya. Oke. Hey, sayang. Oh, berangkat sekarang. Ayo jalan. Oke, okay, siap. Yuk. Eh, Kokoh? Rin, kenali ni calon tunanganku. Kok nggak pernah cerita kalau dah punya tunangan kok? Biar kejutan aja. Oh, Rinah, Dewi. Rin, aku duaan dulu ya, mau fitting baju buat tunangan. Soalnya sudah ditunggu depan ni. Oh, selamat ya, Ba. Selamat ya, Kokoh. Terima kasih kerana